Bismillahirrahmanirrahim Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya Ringan itu bukan murah ya Ringan itu memudahkan Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya itu Islam Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Allah pengen memudahkan kalian Allah gak pengen menyusahkan kalian Dari mulai mahar aja, udah ringan Sebaik-baik perempuan yang maharnya paling ringan Dan saya dulu ketika nikah, mahar istri saya itu paling ringan untuk saya Apa maharnya? Saya ketika nikah kan masih berstatus mahasiswa di Kairo. Jadi ceritanya ayat-ayat cinta gitu Walaupun saya anak tukang pangkas, tapi alhamdulillah Allah kasih banyak kemudahan. Saya nikahnya tuh di Masjidil Haram loh. Nikahnya di Masjidil Haram. Cuman kita nikahnya itu uh, apa? Uh, video call gitu. Nikahnya pakai video, video call. Saya lagi haji, calon mertua alhamdulillah kadarullah haji juga. Istri saya di Mesir. Eh waktu itu belum jadi istri, calon istri saya di Mesir, kita video call. Cuman kalau dulu kan video callnya tuh mahal, nggak kayak sekarang. Nelfon, saya terima nikahnya terus saya udah selesai akad. Eh kita suami istri loh, oh ya sih. Nah pas mau nikah, saya kan berangkat ke Mesir itu modalnya, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton di YouTube lah cerita saya berangkat ke Mesir lulus pesantren pengen ke Mesir tapi enggak punya duit. Ikut tes beasiswa enggak lulus. Soalnya enggak pinter lah ya. Pas ikut tes beasiswa disuruh apa, saya ngomong apa, dia ngomong apa, saya ngomong apa. Pokoknya enggak lulus saja. Akhirnya pas lihat daftar yang lulus, saya enggak ada di situ. Oh, enggak lulus ya udah deh. Saya kuliah di sini aja. Terus tapi saya setiap nonton dulu tuh ada dunia dalam berita ya. Nah, kayak sekarang dulu ada dunia dan berita terus di akhir dunia dan berita kan suka ada perkiraan cuaca gitu. Suka ada Kairo. Penasaran pengen banget ke Kairo. Terus ustaz-ustaz saya juga banyak yang pulang dari Kairo cerita Kairo itu keren segala macam. Pengen pokoknya ke Kairo. Walaupun enggak kuliah juga pokoknya ke Kairo. Alhamdulillah sejak kecil beberapa kali saya juara musabaqoh. Akhirnya ngumpulin ada 10 juta modal berangkat ke Kairo. Pas daftar ke travel Ternyata biaya ke Cairo itu emang 10 juta Tiket return Soalnya visa saya itu visa turis Dan gak ada biaya hidup Untuk tinggal di Cairo Akhirnya saya mulai galau Berangkat gak ya Saya nanya ke ustad Saya kayaknya gak jadi ke Cairo deh Kenapa biayanya gak cukup Berapa emang Adanya cuma untuk ongkos tiket doang Gak ada biaya hidup Gak kenal siapa-siapa Gak ada biaya siswa Ustaz saya cuma ngasih satu Nasihat yang sampai hari ini Saya ingat, apa kata ustaz saya Nan Kamu percaya gak Allah di Indonesia Sama Allah di Mesir itu sama Ya iya dong ustaz Masa Allahnya beda Nah sekarang ustaz tanya Yang ngasih kamu makan di Indonesia Siapa Kan gak mungkin kalau udah gitu saya bilang Orang kan ya, atau orang tua Allah dong ustaz Ya udah kalau Allahnya sama, Allah yang ngasih kamu makan di Indonesia, Allah juga yang ngasih kamu makan di Mesir. Ya juga ya. Kamu di Indonesia punya keluarga? Punya orang tua, keluarga semuanya, cuma satu doang yang belum punya, dia. Cuman saya enggak ngomong kayak gitu. Terus kata ustaz saya, "Ya udah berarti nanti Allah juga yang akan ngasih kamu keluarga di Mesir." Alam yajid ka yatiman fa awa wa wajadaka Allah yang kasih Allah yang memberikan perlindungan Allah yang ngasih kecukupan Allah yang ngasih keluarga bernaung Berangkat aja Allahnya sama kok Oh iya ya benar benar benar daftarlah saya itu Berdangkat ke Mesir gak bawa uang sama sekali Di kantong saya tuh nol Sampai di Mesir Alhamdulillah Hari pertama saya daftar di Al-Azhar Dites lagi tuh Coba kamu dari mana? <tuh> Indonesia Oh Indonesia Kamu bisa ngaji? Soalnya bagi orang Mesir, orang selain Arab Kayaknya susah kalau mau ngaji Dites, bisa ngaji enggak? Dikit-dikit Coba kamu ngaji. Alhamdulillah saya baca sebaik yang saya bisa. Dia nangis baper. Jadi yang tesnya itu baper langsung nangis, "Pak, maaf Pak Ayah, maaf maaf saya enggak ada yang maksud bikin Bapak baper gitu." Terus, "Enggak, enggak, enggak. Masyaallah, masyaallah, barakallah." Dia senang banget dengan tilawah saya. Akhirnya, "Ya udah, udah, kamu dapat beasiswa." Saya curang di situ. "Wah, enak gini dapat beasiswa. Daftar lagi tuh." ke lembaga-lembaga pemberi beasiswa di tempat lain akhirnya saya dapat beasiswa tiga lembaga sekaligus coba bayangin teman-teman yang lulus beasiswa di Indonesia cuma dapat satu saya yang lulusnya di sana dapatnya tiga saya akhirnya tinggal di tiga tempat tinggal satu di asrama satu lagi di dekat sungai Nil biar bisa ngelamun di depan sungai view apa Nil view gitu ya dan satu lagi tinggal di pedesaan biar saya dapat suasana Arab pedalaman. Dan di pedesaan itu saya ada uh, apa, pengalaman unik banget. Di dekat rumah saya itu ada kandang keledai. Dan kita tahu kan hadis kata Nabi kalau kalian mendengar suara uh, apa anjing atau suara keledai, maka bertauzlah karena itu ada setan. Ya, yeah, anjing sama keledai. Kalau di Indonesia nggak populer keledainya karena nggak ada. Jadi populernya an anjing. Kalau kalian suara, mendengar suara ayam berarti itu malaik, malaikat. Jadi setiap kali ada keledai di sebelah rumah saya bersuara panjang, saya langsung ta'awuz. Mau subhanallah wa syaitonajadza. Mau subhanallah wa syaitonajadza. Jangan-jangan ada setan nih, ada zombie gitu. ya. Jangan-jangan tren tubusan gitu kan. Wah, jangan-jangan ada setan, ada setan. Ternyata si keledainya teh enggak berhenti-berhenti suaranya, terus aja gitu. Akhirnya saya bosan kan keganggu sama suara ke keledai, saya pergi. Pas saya pergi dia berhenti coba Aneh kan ya? Wah saya tanya ini Saya tanya siapa ini kok gisegin Saya tahu dia gak berhenti Saya pergi berhenti dia Ini artinya saya punya tempat tinggal 3 di Mesir Alhamdulillah nikmat hidupnya Tapi namanya mahasiswa kadang-kadang Masih jomblo gitu hidup gak jelas Makan sehari 3 kali makan di restoran Foya-foya awal bulan Pas pertengahan bulan kesana Makannya cuma minum air putih sama korma Yang kering harus direndam dulu Baru bisa dimakan Korma kering tuh, direndam 2 jam kemudian Baru dimakan, jadi kalau misalnya Sarapannya jam 8, jam 6 Habis subuh rendam korma Jam 8 baru bisa dimakan Itu makanan kesukaan Nabi loh Korma keras Direndam dengan air, namanya aswadain Dua yang warna hitam, korma dan air Nah Saya coba usaha Jual beli eh, jual baso Yang bikin baso Bukan saya sih, teman bikin baso Saya jual dan saya kalau jual basho itu ngasinya pakai mood Kalau saya lagi mood ngasinya banyak Kalau lagi bete ngasinya dikit Jadi gak ada standar Satu mangkok misalnya Lima butir Enggak Yang banyak belanja basho ke saya itu Mahasiswa dari Malaysia Macek-macek gitu Eh Macek Betul-betul-betul gitu ya Betul Macek belanja Kalau dia senyum-senyum Saya kasih banyak Wah ini bisa nih Siapa tahu dari sini Basho Cinta jadinya, ya. masih banyak. Dia akhirnya nge-mention teman-temannya, eh, Baso di sini banyak loh ngasinya. Datang temennya, yang cowok-cowok, kalau yang datangnya cowok, saya kasih dua, tiga. Eh, kok beda banget gitu. Alhamdulillah, lakunya banyak dan meng menghasilkan jual kayak mini keliling gitu dolar buat adik-adik baru yang baru datang. Pas saya udah jadi senior gitu, eh, lo masih punya dolar kan? Beli dulu gua, kan senior punya hak veto kan? Eh, beli dulu gua dolar lo. Oh ya ya kak, ya kak berapa lo punya, cuma segini kak seribu dolar, udah ambil aja semuanya, daripada lo tukar berkali-kali udah, akhirnya kayak setengah malak gitu, jadilah jual dolar pernah juga bisnis, catering Alhamdulillah bertahan di Mesir bayangin teman-teman kulkas pertama ada di rumah saya di Aceh itu, saya dari Aceh itu pas saya di Mesir saking kita memprihatinkan keluarga miskin lah ya, kulkas pertama banget ada di rumah saya itu pas saya di, di Mesir, saya telepon ibu saya, ma. Butuh apa? Abang lagi ada duit nih. Oh iya, kata mak Bang, ini lagi bulan Ramadan. Di rumah kita kan gak ada kulkas dari dulu. Kalau mau beli es ke tetangga. Bisa gak beli kulkas? Oh siap, mak. Kirim duit, beli kulkas. Bayangin, pasang telpon rumah aja. Itu ketika saya di Mesir. Daripada emak saya selalu ke tetangga, kalau saya telepon akhirnya habis pulsa saya juga dari luar negeri, dia pasang telepon Ternyata benar kata ustaz saya. Yang memberi kita rezeki di Indonesia, itu juga yang ngasih rezeki ketika di tempat yang lain Bahkan lebih daripada yang saya bayangkan Cuman Kaudarullah Allah uji saya Justru pas saya pengen nikah lagi Gak ada duit Yang tadinya kaya foya, -foya gitu Setiap malam ngafe Setiap malam nongkrong sama teman-teman Eh ngafe yuk Kalau teman-teman mungkin pada shisha Alhamdulillah saya gak pernah nyoba shisha Gak pernah merokok Anak baik sih <laughs> Alhamdulillah gak pernah narkoba Gak pernah rokok, gak pernah shisha Walaupun rokok shisha mungkin sebagian masih nganggap biasa aja, tapi saya gak nyoba gitu Cuma ngopi doang Nah Setiap malam ngafi-ngafi-ngafi sampai akhirnya Karena mungkin manajemennya gak bagus Lulus kuliah, saya pengen pulang Saya bilang ke ustaz saya di Mesir Ustaz saya pengen pulang, kenapa? Pengen nikah Udah ada calon? Belum Ya udah, tenang aja Tunggu aja nanti Allah kasih di sini aja Biar kamu lebih lama di Mesir Ternyata benar. Suatu hari sore hari hujan-hujan gerimis gitu. <laughs> Kayak film lama. <laughs> Kayak apa? Tenggelamnya kapal Vanderweck. Lagi gerimis-gerimis gitu, saya lagi beli kebab Turki di depan asrama. Tiba-tiba ada cewek cewek datang pesan ke kebab Mang. Eh, bukan Mang, orang Mesir mah. Sayid gitu ya. Kalau orang Bandung mah Mang. Mang, pesan kebab. Oh ya ya, dipesenin. Kebab saya udah jadi tuh Udah dibungkus Pas kebab dia jadi Saya pergi Sengaja ngambil kebabnya dia yes. Dipanggil kan pasti kan ya Eh mas mas Itu mah kebab saya Bukan ini punya saya Jadi kayak sinetron Pura-pura rame gitu Bukan punya saya Enggak enggak punya saya Coba periksa aja Kalau gak percaya Pas dibuka Emang saya tahu itu punya dia e, Itu kan benar punya saya Punya mas kan Gak pakai yang ini ini Dan segala macam. Oh iya ya maaf maaf Salah saya nggak sengaja tadi dari mana kenalan, mulai, mulai. Oh ya dari Jawa Timur katanya Jawa Timurnya di mana? Kalau saya belum pernah ke Jawa Timur masih nanya di mana Jawa Timur dia jawab yang mana juga saya nggak akan ngerti dari Jawa Timur. Oh ya Jawa Timur iya iya iya, banyak kiai di sana. Wah wow, basa-basi akhirnya waktu itu belum musim HP, cuman nanya di asramanya di mana itu di seberang. Oh ya udah namanya siapa? nama dia Maria katanya Maria oh Maria gitu ya Maria nama dia ya udah sejak saat itu saya cari-cari tuh ke teman-teman eh ada yang kenal Maria nggak dari Jawa Timur cari kekeluargaan mahasiswa Indonesia Jawa Timur saya kepoin ke keluargaan dia ke komunitasnya alhamdulillah dari situ selang dua bulan saya langsung nembak pakai kertas nggak nembak langsung datang eh kayaknya uh, saya udah mau serius. Serius apa nih? Nikah yuk gitu. Lawas <laughs> gitu nembaknya. Nikah yuk. Saya pengen apa, menyempurnakan agama kayak gitu. gitu dah. Pokoknya kayaknya udah ngeklik. Terus uh, dipancing dikit dengan lagu Arilaso gitu. Udah. Alhamdulillah dia bilang, "Saya mah terserah orang tua saya di mana? Ya di Jawa Timur. Ya udah kita telepon yuk, telepon. Telepon ibunya. Kadarullah, ibunya tuh gak banyak tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bu, saya Hanan, oh ya, Ini siapa? Temannya Maria Oh ya, kenapa dek? kenapa nak gitu Bu, saya mau melamar anak ibu Untuk jadi istri saya Langsung dia bilang, saya terserah anaknya Wah oh, anaknya udah setuju bu Anaknya udah setuju, Bu. Oh ya udah kalau gitu. Ya jadi bisa ya, Bu. Siap ya, Bu. Boleh ya, Bu. Terus aja ditodong-todong gitu. Ibunya akhirnya bilang iya, alhamdulillah. Saya lupa Bu, pula saya bilang Assalamualaikum. langsung tutup aja teleponnya. Dia juga kaget pastinya. Alhamdulillah beres dari situ saya haji. Tapi maharnya saya pinjem. Pas udah deal baru saya bilang ke dia, "Eh, tapi saya enggak punya modal." Udah dia udah terbu apa? Udah kadung jatuh cinta baru saya bilangnya enggak punya modal. Saya enggak punya modal, boleh pinjam dulu enggak maharnya? Maharnya berapa? Terserah aja kata dia. Ini perempuan yang luar biasa, maharnya terser- terserah. terserah. Ya udah deh. Eh, maharnya saya kasih cincin segala macam seukuran 500 dolar. Saya pinjam tapi dari dia 500 dolar. Gambling nih. Berangkat haji, di haji itu saya kerja sebagai joki Hajar Aswad. Jadi kalau ada yang pengen hajar, cium Hajar Aswad, saya bantuin. Terus pengen tawaf karena gak mampu berdiri. Tawafnya pakai dorongan. Saya dorongin jadi kayak tukang becak gitu. Di depan Ka'bah. Alhamdulillah dapat rezeki. Bantuin jamaah haji pulang-pulang nih. Nikah. Nikah di Mesir. Punya anak. Sampai kita sempat istri saya yang S2. Saya kan gak terlalu ini dengan pendidikan ya. Saya emang main-main aja istri saya S2. Saya bagian mainnya. Jadi kayak apa... E Film-film yang di Eropa gitu tentang muslim-muslim Eropa Yang satu kuliah, yang satu jalan-jalan Istri saya kuliah, saya jalan-jalan Ternyata dimudahin banget Sama Allah, kenapa? Karena menggunakan cara-cara Allah Coba kalau kita gunain Cara-cara yang lain, itu susah Nikah, itu syariat Paling mudah tuh Yang mempersulit nikah itu bukan syariatnya Pertimbangan manusianya Ngitung dulu Ini harinya cocok gak nih namanya sesuai nggak nih? jangan-jangan pas dihitung nama ini sama nama ini kayaknya kalian nggak cocok. saya juga sama istri saya ditakut-takutin gitu. kata teman saya, eh lo nggak cocok lo sama dia. kalau dipaksain nikah kalian nggak akan bertahan lebih dari satu tahun. saya makin digituin makin penasaran. ya udah, gua nikah aja. kita lihat aja nanti bisa bertahan nggak lebih dari satu tahun. ternyata sekarang udah lebih dari sepuluh tahun. jadi yang p/rsulit syariat -syari itu bukan Allah, justru kitanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita mikirin hari apa hari nikahnya. Mikirin kadang-kadang kan kalau datang ke calon mertua suka ditanya kerja di mana, Dek. Gitu kan ya? Padahal betapa banyak orang yang menikah itu enggak punya modal, tapi Allah mudahkan justru setelah menikah. Karena kalau kita belum nikah, rezeki kita itu cuma jatah kita doang. Tapi kalau udah nikah, jadi dua orang yang punya jatah rezeki sehingga Allah mudahkan. Habis saya nikah, saya ditawarin ngambil rekaman di TV Mesir. Jadi saya ikut audisi gitu ya. Antri terus cerita masa lalu gitu biar baper gitu ya. Dan selesai itu ikut audisi dari sekian ratus yang ikut audisi alhamdulillah diambil 10 orang terbaik dan saya masuk 10 besar, ambil rekaman di TV, itu semuanya terjadi setelah menikah. Ada aja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini penting buat calon-calon mertua, enggak usah khawatir karena Allah enggak bakalan mengecewakan Hamba yang pengen menjalankan syariat Allah Gak ada orang yang gara-gara pengen beribadah kepada Allah Terus hidupnya jadi susah itu gak ada Termasuk menikah itu adalah ibadah, syariat Gak mungkin jadi susah gara-gara pernikahan Gak mungkin Jadi kalau kita ngomongin nikah itu Jangan cuma yang dibicarain Bayar listrik, bayar air Tunggakan sekolah anak Bukan itu, kalau nikah itu banyak yang lebih seru Daripada sekedar bayar listrik Bayar listriknya sebulan sekali sedangkan 29 hari selama sebulan itu ngapain? cinta nikah itu syariat yang udah selain mudah, nyaman pahalanya itu luar biasa memandang wajah istri aja berpahala bayangin makanya orang yang udah menikah, sekedar ngelihat wajah istrinya bagi orang yang masih jomblo itu kayak sholat dua rakaat loh kalau masih jomblo eh lu lagi ngapain? lagi sholat di masjid dua rakaat Terus lo lagi ngapain? Enggak lagi rem, apa? Lagi nongkrong doang sama istri? Enggak sholat duha lo? Enggak udah ngeliat wajah istri? Cie, yeah. <tik> ngeliat wajah istri juga pahalanya kayak sholat duha. Rakangat, walaupun tetap tidak menggugurkan perintah untuk sholat duha, tapi tetap pahalanya luar biasa. Nikah, ucapannya juga berpahala. Kayak saya lagi jalan sama istri, atau lagi makan berdua. Saya kalau lagi makan sama istri itu. Suka satu piring, gak mau dua piring Gelas juga satu Jadi kalau udah nikah tuh Di rumah gelasnya cuma satu aja Karena Nabi Alaihi Wasallam Kalau minum itu pasti Bekas dari bibirnya Aisyah Jadi kalau ada gelas Aisyah minum, Rasul dulu Aisyah dulu Akhirnya Aisyah minum, Nabi perhatiin Oh itu bagian bibirnya, dicari sama Nabi Nabi minum dari bagian bekas Bibirnya Aisyah Sekarang orang Bid'ah Bid'ahnya gimana? Di rumah gelasnya ada dua. Papa, Mama. Itu minum Bid'ah. Kalau minum yang sunnah, tidak ada gelas Papa, Mama. Yang ada gelas kita. Tidak ada Papa, Ma, Mama. Adanya gelas kita gitu. Dan love. Satu kalau lagi makan, istri, satu piring, satu gelas, istri saya duluan makan, saya perhatiin aja, ngeliatin. Terus dia bilang, eh ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Enggak, saya lagi heran Heran kenapa? Iya, saya kayak ngelihat, Baru tahu ada bida dari makan-makanan manusia Wih, sejalan-sejalan apaan sih segala macam Ini gombal-gombal yang beda dengan Andre Taulani ya Kan kalau yang standar mah Eh, ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu? Nyasar gitu Lagi nyetir mobil, nyasar Ini kita kayaknya salah jalan deh Iya-iya, salah jalan ya Ya kalau saya sama kamu aku suka salah jalan aja. Kenapa emang? Ya, Soalnya pengennya ke hati kamu. Yeah. Yeah. Kalau udah nikah bisa kayak gitu. Kalau belum nikah kayak gitu gak nambah pahala. Nambah musibah. Musib. Tapi kalau udah nikah kayak gitu. Dan kita mengatakannya dengan hati. Itu gak perlu dihafal dari google ya. Gak perlu googling. Udah aja improvisasi sesuai dengan apa yang kita rasain. Dan itu pahala yang luar biasa. Syariat. Buat saya... Pernikahan itu menjadi bukti bahwa syariat Allah itu mudah banget. Begitu juga dengan syariat yang lain. Semua syariat Allah itu mudah. Salah satunya adalah pernikah, pernikahan. Bayangin, sesederhana akad nikah itu bisa mengubah status orang yang tadinya bersentuhan aja gak boleh. Tiba-tiba boleh, ngapa-ngapain aja boleh. Bayangin, cuma akad doang tuh. Dan akad itu dimudahin banget sama Allah. Kalau gak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau takut lupa, boleh baca teks kan? Saya aja nikah pakai teks. Kenapa? Nggak mau dua kali daripada, ah nggak seru, apa akadnya dua kali. Mending saya pakai pakai teks gitu, baca teksnya. Saya terima nikahnya segala macam. dimudahi sama Allah. Begitu kita selesai mengatakan saya terima nikahnya sampai sah, maka berubahlah status yang tadi hampir semuanya haram, menjadi hampir semuanya halal. Mudah kan? Coba. Yang mempersulit itu siapa? Kita sendiri Walaupun gak salah kesulitan ini Karena emang ada kewajiban lain Kayak kewajiban harus menyelesaikan birokrasi negara Atau mungkin kadang-kadang di sebagian daerah itu harus mengikuti culture Kebiasaan masyarakat setempat Tapi di situ menjadi bukti Yang paling memudahkan itu bukan culture Bukan undang-undang Tapi yang paling memudahkan itu adalah syari Syariat Dan itu bukan cuma dalam pernikahan Dalam segala hal Syariat itu memudahkan Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen memudahkan kalian. Jadi itu teman-teman makna dari pindahnya hidup di dalam naungan syariat. Analoginya cuma satu aja yaitu pernikahan. Mudah-mudahan kita semakin jadi booster dan jadi spirit buat kita belajar syariat Islam, belajar lagi agama Allah, belajar lagi fikih. Yakinlah makin kita tahu agama, kita makin melihat kemudahan. Justru kalau kita menemukan agama ini ribet Itu karena kita belum tahu Karena kita belum kenal Semakin kita kenal Semakin kita melihat mudah banget agama Allah ini <tuh>